dan rasul yang diutus ke tengah umat akhir zaman yang sudah memperingatkan kepada kita tentang situasi yang akan kita hadapi dan sedang kita hadapi. Barang boleh menghormati Allah. Kita menyaksikan bagaimana saat ini ya bermunculan para penista-penista agama yang dengan bangga mereka melakukan pendiskreditan terhadap Islam. Mereka menghina syariat Allah. Mereka memperolokolakan sunnah Rasulullah. Bahkan mereka datang silih berganti. Namun pada dasarnya kita melihat mereka ini merupakan satu kelompok yang sama. Ya barisan sakit hati. Ya barisan yang memang <tuh> sudah terbiasa dengan mencacimaki para ulama, mencacimaki para salafus sahel. Ini merupakan isyarat dari Rasulullah SAW. Dan ini fakta bahwa kita berada di zaman yang buruk. Berada di zaman yang buruk. Butuhkah demikian? Itu Rasulullah sendiri mengatakan bahwa tidak akan datang satu masa melainkan masa lebih di masa yang berikutnya jauh lebih buruk daripada masa sebelumnya. La yati alaihum zaman dan ilahatul ashar minho. Tidak akan datang pada kalian satu zaman melainkan zaman sebelumnya jauh lebih buruk daripada. Euh, sebelumnya sesudahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Perang Allah sekalian Nabi Allah jarang sekali ada mereka yang mencaci maki para ulama bahkan menghina syariat Islam. Zaman dulu ya, waktu saya masih mudalah. Sekarang pun saya masih muda sebetulnya. <tESE> ya, muda pisan gitu. Atau zaman saya anak-anak, zaman saya remaja saya enggak pernah mendengar. Jarang mendengar lah para penista agama. Namun belakangan ini kerap sekali para penista agama muncul. Ini merupakan indikasi memang kita di zaman yang terburuk. Maka ketika fitnah ini buruk, pahala besar menanti mereka yang istiqomah dalam membela Islam. Para pembela Islam, para pejuang Islam ini Allah janjikan pahala yang luar biasa. Ya. Di antaranya adalah para ulama. Ya. Sempat saya membahas materi tentang ulama. Lupa lagi nih Di sini pernah belum? Ini ini cuma casing aja ya, pak. Isinya mah tentang ulama. Ya, yeah. ada dua hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan dua golongan yang apabila dua golongan ini baik maka baiklah umat. Yeah. Rasulullah SAW bersabda, dua golongan manusia jika mereka baik maka manusia akan menjadi baik dan jika keduanya rusak maka manusia pun akan menjadi rusak pula. Dua golongan itu adalah ulama dan umarok. Ya sanfani idza saluha ta faqad salahati al ummah wa in fasadata fa in faqad fasadat al ummah dua golongan ini menjadi penentu baik buruknya umat karena urusan untuk menggembala umat al amru fi riayatil ummah ya yatawakkal ilaihi ba ya. untuk mengembalakan umat ada pada pundak keduanya ya Selamatnya umat dalam menegakkan al-haqq itu sangat terkait erat dengan keadilan seorang pemimpin. Karena pemimpin inilah pada dasarnya yang membimbing umatnya untuk menegakkan hukum Allah. Bagaimana pemimpin ini bisa lurus dalam menegakkan hukum Allah itu tugas ulama. Jadi pemimpin ini mengomando menjadi sentral komando bagaimana Quran dan sunnah ditegakkan, bagaimana umat diarahkan, adapun para ulama meluruskan pemimpin dalam mengembalakan um, umat. Jadi sangat dibutuhkan. Tidak boleh salah satunya tidak ada. Jika salah satunya tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan di tengah-tengah umat. Ya. Nah, maka manusia pun yang mengikuti keduanya ini terbagi dua juga. Ya. Ada golongan orang-orang yang mengikuti ulama, mereka menerima nasihatnya, mengikuti jejak para ulama, mereka taat dan tunduk kepada nasihat dan bimbingan para ulamanya, agar mereka tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mereka pun berjalan di atas siratul mustaakim titian yang lurus yang Berpegang tuguh kepada hukum-hukum Allah Dan mereka pun saling bekerja sama Dalam memerangi orang-orang yang kafir dan mungkar Yang memerangi kaum muslimin ya, Serta segala sesuatu yang bertentangan dengan syarat islam Yang tidak sejalan dengan Quran dan sunnah Itulah sinergi yang harusnya dibangun Sehingga umat pun akan lurus ketika mengikuti keduanya Ini golongan yang pertama Golongan <tuh> yang kedua adalah orang-orang yang tunduk kepada pemimpinnya. Orang-orang yang tunduk kepada pemimpin yang saleh, ya, mereka takut kepada hukuman daripada pemimpinnya jika mereka melanggar atas uh, hukum Allah dan rasulnya. Ya, jika mereka berbuat zalim, berbuat salah, maka kerusakan akan terjadi di tengah umat apabila itu terjadi dilakukan oleh ulama Maka dari itu dia mengerjakan kebaikan sesuai dengan apa yang mereka perintahkan.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 Surat al-Sura ayat ke-71. Surat 17 ayat 71 Allah menyatakan wauwdubillahi minash shaitanirrojim yawman naduqula unasin bi'imamihim dan ingatlah ketika Allah memanggil semua manusia nanti di padang masyad dia mulhisab bersama imam-imam mereka bersama imam mereka, pemimpin mereka nah, maka para pemimpin kita akan dihadirkan ketika amal ibadah kita di sidang, ketika amal perbuatan kita diperhitungkan dan tentunya pemimpin di sini adalah bukan pemimpin yang diangkat melalui proses hukum positif Bukan dengan proses demokrasi. Tidak. <tuh> Karena demokrasi itu adalah ciptaan manusia. Dan di dalam Islam, hukum Allah itu ya wala alai. Islam itu sistemnya tidak di bawah sistem apapun. Tidak menjadi subordinasi dari sistem apapun. Atau di bawah negara, di bawah partai, di bawah ormas. Tidak. Ya. Islam ini adalah fitrah manusia, aturan Allah. Maka aturan Allah di atas segalanya. Nah, maka ketika amal perbuatan manusia dihisap, nah pemimpin yang dihadirkan itu adalah pemimpin yang diangkat berdasarkan hukum Allah. <tuk> nah, pemimpin ini akan mudah memberikan kesaksiannya ketika ulama berperan sebagaimana mestinya. Nah, karena ini merupakan dua sinergi yang akan membangun umat Islam kuat, maka keduanya ini menjadi sasaran dari musuh-musuh Islam. Alhamdulillah okay. yang dimata Allah. Dan Maka kedua hal inilah yang tidak pernah luput untuk selalu dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Karena ketika dua hal ini baik, kata Rasulullah, maka umat akan terlindungi. Sehingga wajar kalau Rasulullah mengatakan, Al-Imamu Juna wa huwa yara'aman fi ura'i. Seorang pemimpin itu adalah pelindung siapapun yang ada di sana. Apa tameng yang melindungi siapapun yang di belakangnya. Maka jika pemimpinnya ini baik, maka kebaikannya melindungi umat ya dari berbagai macam fitnah. Nah, bagaimana agar pemimpinnya ini bisa istiqomah dikuatkan dengan nasihat para ulama? Inilah yang ditunjukkan oleh Turki Utsmani. Selama 664 tahun mereka berhasil menguasai dunia dan tidak ada satu imperium pun yang mampu mengalahkannya sampai 1924. Nah, bagaimana Turki Utsmani bisa hancur? Dijauhkannya pemimpin dari para ulama. Bagaimana cara pemimpin dijauhkan dari para ulama? ulama-ulamanya itu dihasut ya, dihasut, di fitnah sehingga mulai dibenci oleh para pemimpin ketika mereka menghasut para ulama mereka memasukkan ulama-ulama versi -ulama mereka ulama-ulama su' yang lurus dijauhkan nah bagaimana cara penghasutannya? gak jauh beda dengan zaman sekarang Ya, selalu dibenturkan antara pemerintah dengan ulama antara negara dengan agama Itu adalah strategi klasik yang mereka lakukan. Tujuannya apa penuh sekalian? Agar mereka itu harus memilih salah satu di antara keduanya. Inilah yang disebut dengan gerakan deislamisasi melalui topik sekulerisme. Ya, melalui topik sekulerisme. Jadi, gak boleh agama itu ikut campur urusan negara. Agama itu cukup di masjid, di pesantren, di kajian. Udah gitu ya, kembali kalau keluar dari masjid ya, laksanakan hukum negara. Kalau mencoba membawa urusan agama kepada negara, itu namanya intoleran. Kenapa? Karena negara itu beragam, tidak hanya dikuasai satu agama. Sebut saja lah, jika kita ingin menegakkan syariat Islam, ya enggak bisa hidup dalam negara. Karena negara ini bukan hanya orang Islam, ada non-Islamnya maka jika kita membawa agama kepada negara itu artinya kita intoleran kepada mereka yang tidak beragama Islam berarti agama harus dipisahkan dari negara nah, pemahaman seperti ini menghadapkan kita kepada dua pilihan mau pilih negara tinggalkan agama, mau beragama tinggalkan negara beginilah cara-cara musuh Islam memerangi kaum muslimin hari ini Nah, maka caranya bagaimana? jauhkan ulama mereka dari pemimpinnya Alhamdulillah yang alimati Allah, itulah strategi barat dalam menghancurkan umat islam. Baik, Siapa sebetulnya ulama sehingga begitu penting keberadaannya? Kalau Umaroh, tadi sudah saya sampaikan ya, dia merupakan tameng, pemimpin umat yang menghalangi umat dari berbagai macam fitnah. Ulama adalah melupakan bentuk jama' dari jama' taksi dari kata alimun. Alimun artinya orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu pengetahuan, itu disebutnya alimun itu bentuk mufraud, jamahnya adalah ulama alimun alimani alimaini ulama'u nah siapapun yang punya ilmu itu disebut alim jamahnya ulama, siapa punya ilmu, mau ilmu dunia ataupun ilmu akhirat hanya selama ini kita menyebut ulama ini fokus kepada ulama agama, padahal ulama ini apapun ilmuwan juga itu sebetulnya ulama ya karena punya ilmu itu secara umum Namun dalam terjawani istilah ulama adalah seseorang yang karenia Allah ilmu dan lalu dengan ilmunya digunakan untuk tunduk dan takut kepada Allah taala diwujudkan dalam amaliah ibadah dan ketaatannya kepada Allah selama hidupnya. Ya, itu definisi ulama dari segi bahasa dan istilah. Adakah di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan kata ulama? Ada. Di dalam surat Fatir ayat ke-28. Allah Subhanahu mengaitkan ulama ini adalah dengan ketakutannya. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah Taala mengatakan rajib min ibadihi ulama. Di sini diawali dengan kalimat inama, artinya mau tidak mau ulama itu harus takut kepada Allah. Jika ada ulama tapi tidak takut kepada Allah, itu artinya ulama su, ulama bu buruk, yang justru memerangi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Inama ya hanyalah yang takut kepada Allah min ibadihi dari hamba-hamba Allah adalah al ulama u. Di sini pakai alif lam, artinya tidak semua ulama takut kepada Allah, lalu ulama mana yang takut kepada Allah? Yaitu ulama-ulama yang lurus ada dalam kolidor Qur'an dan sunnah. Karena ketika dia memahami Qur'an dan sunnah, dia paham bagaimana dengan hukum Allah dan resikonya tidak menegakkan hukum Allah. Maka takut ulama ini jika tidak melaksanakan Qur'an sunnah dan niet niet is het een soort een Als je de mensen, is het een soort een dan is het een soort een Als je dan is een soort een dan is het een soort is een een een een een een Melibatkan akan pahalanya untung kalau menuntut Mbak mensunahkan yang baik ukuran baik ukuran sunnah dan celaka jika meneladankan keburukan wamansan nasunatan sayyatan falahu ismuhu wa ismu man yat habiawna awyam yamalubiya siapa yang mensunahkan dengan sunnah yang buruk dia akan mendapat dosa dari keburukannya dan dosa keburukan orang-orang yang ...mengikutinya. ben ayang kusumin in. mihim ben tanpa niet in. Ik orang orang yang in. Ik makin banyak orang yang disesatkan makin besar dosanya di hadapan Allah maka ulama yang paham Quran hier dan hukum semacam ini akan takut jika dia salah membimbing umat